Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahjihi ila yawmiddin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadin abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Alhamdulillah Rahimani wa rahimakumullah Pelajaran yang lalu Yaitu tentang Alamatun nasbi Atau Tanda-tanda nasab. Seperti yang antum ketahui semuanya Gampang sekali ya Bahwasannya Tanda-tanda Tanda-tanda nasab Itu ada berapa? Lima ya. Itu nanti silahkan antum Uh, pak pak soleh rangkuti nggak datang itu nanti biar di Betul. pak soleh rahong rangkuti coba ini tulisannya pak siapa Agus arif hmm. bagus juga ini saya disuruh nge-review apa ya review bagus bagus ini bagus nanti okay. kalau kayak gini mantep sekali saya, saya maksud saya saya buatkan seperti itu agar nanti juga dibuat seperti ini, mantep, pas 100% ya kayak gini yang saya minta nanti nasopnya tinggal bawahnya disuruh nulisin ya Ostat apa? Ostat dikasih sebelum jauh-jauh saya ingin nanya yang paling berada oh iya iya apa mm -hmm. ya. sih <tuk> ropa, ya. apa <tuk> sih nasop? siapa yang bisa jawab? ayo gampang, saya kasih kemarin saya beritahu antum rova yang gampang nasob rova itu dommah ha -ha. nasob itu fathah karena saya memberitahu antum kalau kita cari secara bahasa rova itu seperti apa ada, oh, ininya, saya cari uh, definisi yang lebih gampang nah sekarang jer itu apa? kasroh, jazm itu apa? sukun, udah selesai itu tanda-tanda asli jadi yang kita bahas di sini, dalam e'rob ini adalah huruf harkatnya Itu kan harkat Fathah, Dommah, Fathah, Kasroh, Sukun Dan itu di akhir kalimah ya. Ada adapun yang di pertengahan atau di awal Itu bisa kita ketahui dengan surf, ilmu shorf Dan itu gampang Sekali kita sering baca, kalau kita sering baca, tahu sendiri yang susah itu yang terakhir-terakhir itu domah atau kasroh, seperti itu, faham ya atau? Nah itu yang kita bahas itu harkatnya karena kita mau kitab gundul yang tidak ada harkatnya. Makanya rofa itu ya domah, nasab itu ya fathah, itu tanda aslinya. Adapun pembagai-bagai di sana ada cabang-cabangnya. Kalau domah cabangnya apa saja? Wawu, alif dan nun, itu ya. Dan ini gampang sekali kalau antum memahami Rofa tinggal nanti ditempatkan di mana ketika nasab begitu saja. Nah kalau bisa membuat sketsa seperti itu berarti dia agak paham, agak uh agak sudah ada masukan, sudah ada apa ya gambaran, sudah tasowur ya tasowur oh ini kalau nasab dia seperti ini ya seperti itu paham ya kawan sekalian. Nah kemarin ya dan ini yang penting dikatakan oleh sebagian ulama nahwu itu ya i'rab nahwu itu ya i'rab ya i'rab ini kalau matang sudah matang dia hafal benar-benar tempatnya kalau jamak taksir ketika rofa di apa ketika nasab di apa ketika jazm dia apa kalau ketika jar di apa dia benar-benar paham -benar insyaallah taala baca kitab kayak syibawi Halinahu udah benar ya gitu makanya antum se sibuk mungkin sibuk-sibuknya antum ya kesini belajar sambil belajar baca ya biar ini karena ilmu itu yang penting tuh praktek gak ya, keidahannya tok yang penting praktek kalau terus aja baca <tuh> tahu artinya ya seperti itu <tuh> selain itu ya ini juga Nanti kalau sampai kita sudah membahas kitab tauhid banyak sekali yang ya antum selesai kitab ini aja insyaallah banyak maklumat mufradat-mufradat yang antum dapat insyaallah taala. <tuh> dan insyaallah sedikit-sedikit bisa mengartikan dan nanti yaitu satu paragraf setiap orang dibaca saya artikan. Ya, kemudian dikasih tahu ini dibaca apa rafa apa nasab. Sudah tahu nanti. Kalau sekarang baru kaidahnya belum bisa ini kita membarkan. Nah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semakin dia tidak hadir, semakin susah. susah. ya. Kalau bisa, saya harapkan walaupun enggak ini, ini alhamdulillah seperti ini ya didengerin. Kalau nanti ada seperti itu, tolong dikirimkan ke ikhwan-ikhwan. Nah, tapi kalau enggak ini ya. Ya, khair insyaallah taala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan sekalian, ya jadi nasab itu ta di, tandanya ada berapa? Ada lima Yang pertama fathah, alif, kemudian kasrah, ya dan hazfun Ingat-ingat, ingat-ingat ikhwan sekalian, ya. Hazfun itu ketika hazfun ketika nasab. Ya, ingat-ingat. Hadfu nun Hadfu nun apa artinya Hadfu Dibuangnya nun Kalau di rova itu apa Tandanya Tetapkannya nun Ya Contohnya Yaktubani Tetap nunnya Ketika apa Rova Ya nunnya tetap Itu nanti berubah Kalau sudah Kena sob Masuk ke lan Lan yaktubah Gak boleh Nunnya gak ada Nunnya dibuang itu ketika nasab tunasob di ini ya ya belum belum jauh insyaallah taala ya nah sekarang, sekarang kemarin sampai mana ya fathah sudah ya nah fathah men menjadi alamatnya nasab bertempat pada ber pada berapa tempat tiga apa saja Ismul mufrad ismal mufrad kemudian jamaat Jama taksir. taksir dan filmul dore, Film dore. <coughs> Nah isma mufrad contohnya apa? Wadkur isma ila. Wadkur isma Yang lain? Yang yang gampang-gampang aja. Roa itu zaidan. Ya, roa itu zaidan. Atau roa Muhammadun zaidan. Ya, nanti saya jelaskan ya. Zaidan itu, ya, itu aja. Akhirnya. Akhirnya, ya dan ini fi'il, fa'il, dan maf'ul yang dinasobkan ini yang maf'ulnya itu maf'ul bihnya itu zaydan. ya Zaydan itu ya nanti insya Allah saya jelaskan ya kemudian yang kedua Bismillahirrahmanirrahim contohnya apa? jama'at taksir ikhwan kalau di rofa contohnya apa? Jaa ar-rijalu nah. Kalau dinasobkan itu harus ya uh, fiil, fa'il dan maf'ul Fiil, fa'il itu apa ya namanya? Subjek, predikat, objek sudah ada tiga. Kalau cuman fiil, fa'il itu uh, apa namanya? Subjek sama objek, uh, sama predikat. predikat. <laughs> Saya aja bingung bahasa Arab, bahasa ya, Indonesia itu. Ya itu cuma dua saja. Pokoknya pekerjaan sama pelakunya. Itu pelaku, pelaku tuh apa? Objek. Subjek. Subjek. Predikat itu apanya? Kata kerja. Kata kerja, kata kerja, kata kerja. kerja. kerja. kerja. Predikat itu kata kerja. Nih nanti saya tulis saya valin biar bisa jelasin ke antum. <guluh> ya. Seperti itu. Nah, rekan nah, sekalian, apa tadi? Nah, kalau di nasob itu harus terdiri dari SPO. Subjek, predikat, objek itu kalau nasob. Tapi kalau rova itu bisa terdiri cuman dua saja, subjek dan predikat. Gitu. Predikat itu pekerjaan. Iya, oh, ya. <tik> <tik> ya paham ya kan? Nah, uh. Jadi kalau nasob, nah, contohnya, ya. Biaran tuh paham. ini ini saya ulangi yang ininya. ini ya gampang insya Allah bisa ini sekarang melihat melihat itu mesti harus ada yang dilihat dan orang yang melihat faham gak? contohnya ro'ah ro'ah siapa yang melihat? ini mesti muhammadun mesti karena menjadi ini ro'ah apa? ro'ah fil apa fi'il, fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. -fi fi ma -fi Setiap fi'il mesti ada fa'ilnya. Setiap ada uh, predikat mesti ada subjek. <laughs> nah, nanti setelah itu, nah ra'a Muhammadun, melihat Muhammad melihat. Kan enggak jelas apa yang dilihat, ya? Siapa yang yang dilihat ya? Yang dilihat adalah Zaidan. Nah, nah. ini yang dibahas di sini. Ini namanya maf'ulun bihi. Ini namanya fa'ilun. Ini namanya fi'lul madhi. Paham kan? Nah, itu yang dibahas nih, Zaidannya ini. Kalau dia menjadi apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Objek ya, objek. Objeknya dia harus di fathah, paham kan? Enak kan? Kita mm -mm. jadi yang dibahas di sini adalah <tuh> mafulun bihi, maful bih, paham, Ekoan? Nah. Roa ah Muhammadun yang Muhammadun si Fael, karena apa? Yang melihat roa ah. Fael itu ada kalanya di belakang, ada kalanya di depan, kebanyakan di depan. Kalau ke depan, kalau di depannya ada fi'il baik itu fi'il madhi, fi'il mudhorek fi'il madhi dan fi'il mudhorek kemudian di depannya nama orang atau nama tempat, nama ini ya itu berarti dia itu jadi menjadi fa'il ya menjadi fa'il setelah fi'il mesti ada fa'il nanti kalau kita praktek mesti akan tahu semuanya kalau kayak gini masih belum praktek yang intinya kita bahas, nanti kalau praktek Insyaallah kita akan faham ya. Nah, kemudian jamak taksir, jamak taksir contohnya apa? Kalau fi'il mudhari' uh, jamak taksir ketika rofa apa gimana Ketika rafa' contohnya ja'a ar -rijalu. Jadi kalau sekarang kalau nasab, ya gampang. Ra'a ah Muhammadun ar-rijala. Gampang. Arrijala, rijalah uh -uh. Ini maf ul bih Tetap ya uh -uh. Kalau ini tidak ada alif lamnya tidak apa-apa Tidak apa-apa kini Tapi dia masih nakiroh Kalau Arrijala berarti sudah jelas sekali nampak Kalau Rijalan berarti masih nakiroh Masih umum Rijalan Kenapa ini kok Tanwin? karena tidak ada al kalau ada al, tidak boleh ditanwin. al di jalan, tidak boleh nanti itu pembahasannya di ma'rifat dan naqiroh kalau, kayaknya kalau bahas di kaidah sudah dibahas itu, naqiroh dan ma'rifat itu sudah masuk hmm. ya, udah ya jama' taksir, fi'il nah, sekarang, kalau fi'il mudore, ketika rofat ditandai dengan apa? dommah, contohnya yadhribu. Nah, sekarang kalau jadi masdop. Yadriba. Yadriba itu syaratnya harus apa? An. Ada'annya. Jadi an yadhribu kalau ada'an, fi'il mudhari' kan aslinya ini. Fi'il mudhari' mesti yadhribu. Hah, mesti yadhribu. Tapi tiba-tiba ada an. Ini berubah menjadi an yabriba hmm, paham ah ini termasuk amil cepet tv ada masjidun tv menjadi masjidin baitun tambah v menjadi v baitin nah, kalau ada alnya v bait Paham ya? Eh nak gampang, benar Yang penting praktek. Antum bisa, insya Allah taala. Ya, tinggal buka kamus nanti. Artinya apa? Buka kamus, kamus. Ya perlu telaten, dikit dikit dikit dikit, insya Allah taala. Lama-lama menjadi bukit. <laughs> ya, ya insya Allah taala. <coughs> insya Allah lama-lama. Ah, insya Allah, Ya. Kemudian fathah alif. Alif kemarin menjadi alamatnya Nasab bertempat pada berapa tempat satu tempat yaitu di apa Asmaul Khomsah lihat ini Asmaul Khomsah itu apa saja Abuka Akuka ketiku itu, itu ketika itu ketika Rova ketika, ketika Nasab ditandai dengan Alif Bukan fathah tapi alif Contohnya kan abuka ketika uh, Abuka Ketika apa ya kawan? Ketika, ketika roh Tanda ini wabu Ketika nasob ditandai dengan alif Ketika dia menjadi maf'ul bih Nah lihat Ro'ah Tetap ro'ah kita karena fokusnya ini Enggak usah yang jauh-jauh Ro'a Zaitun ha. Ro'a Zaitun Abaka Z telah melihat Bapak kamu Abaka ini menjadi apa? Maaf bi atau tadi apa? Menjadi objek, ya, objek. Haa Bapak saya, Abi, ha. Abi, kenapa dia tidak abaka? Dia tetap menjadi mafulun b, ya, karena di syar ini karena ini mana amin zuhur ya. ya, di ini tidak bisa menjadi alif karena ada ya muat ya ya, ya mu taklim. Kalau ada yang bertanya, ini pembahasannya gampang sebenarnya ya. Ini tetap abi, nggak boleh abakah? Nah, Aba ya. uh -uh. Uh -uh. kecualian ini, ya. Eh, Subhanallah, itu pas juga. Yang benar abai, uh -uh. abai, atau dalam ini. Al-Fihah ibn Malik boleh Abi Ya abai juga boleh Karena syarat daripada Ya Asma'ul Khumsah Ya itu harus diibafahkan Diibafahkan Kalau dia diibafahkan dengan Ya Berarti tetap aja Ya nya Berarti itu Ya abai Ro'ay itu Abay Ro'ay itu Abay Atau Ro'ah Muhammadun Abai Seperti itu <tuh> Paham? Paham, sekarang jangan ke Abai Dhani Abaka aja ya Ke Abaka Abaka, kemudian Akhaka khaka, Hamaka Atau Fuka bisa, Faka Enggak boleh Fuka Faka Kalau Gumalin menjadi Wa Ah. Gampang. Gampang kan? Seperti itu. Itu nanti insyaallah yang penting hafalin itu. Contohnya persis kayak gitu aja enggak usah yang lain. Contohnya persis kayak gitu nanti bisa dipraktekin nih yang lain. Karena apa? Kalau nambah-nambah yang ini yang itu enggak enggak nih malah pusing nanti. Ya. Contohnya yang itu aja. Nanti ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tish mau masuk di dalam? Tersekat. Tersekat, ha? Fadal fadal. Hmm, ya. Tau dah. <coughs> nah, berikutnya sekarang Kasroh Sekarang dibaca halaman 60. Halaman 60. Belum. Lihat, ikhwan. Ayo, siapa yang baca nih? Dari siapa? Ayo, dari kanan, bersemangat. Saya saya kasih tahu ya. Niyabatul kasrati 'anil fathati. Niyabatul kasrati 'anil fathati. Pintar, ya. Bawahnya? Walah, mm -hmm. bu wa amal kasroh mm. alamatan. Allah, alamatan mm -hmm. in nashbi fi jamil muannathis salimi. Muannathis salimi. Mu mm -hmm. Siapa yang bisa mengartikan? Ayo. Niat betul kasroh ti an al Apa? Berarti, Ayo. Hmm, hmm. Uh, pengganti uh, <kosong> Kasroh pengganti dari fathah. Heeh, yo. pengganti dari fathah. Terus kata -kata hmm, Siapa Ini As-Sunan Haji. Heeh. Ah, hmm. hmm. hmm. artinya Menjadi Kun Terjadi fayakun maka terjadilah Jadi artinya paham Jadi Wa ammal kasrotu Adapun kasroh Al imam as-sun Pengarang dari kitab al-jurumi Berkata bahwasanya Al-amal oh, kasroh itu. Adapun kasroh fatakuhnu menjadi alamatan tanda lin nasb pada nasab fi jamal muannath as-salimi pada jama muannath as-salim. <coughs> Gampang kan? Nah, aku Siapa yang bisa ayo, ti, ti. ini enggak baca-baca ini Ayo, uh, Abu Rahmah Ayo Akulu nah, Akulu itu apa? Enggak, maksud saya akulu itu fi, fi'il apa? Fa'il Fi'il apa? Fi'il sama apa? Fi'il sama apa? Fi'il mubarak <tuh> Akulu adalah fi'il mubarak Fi'il mubarak nya. Nah, fi'il mudhara itu dibaca apa? Assalamualaikum Salamunurullah wabarakatuh Dibaca apa? Marofa. Ha, nah, kita kata bahas pembahasannya bukan marofa. Rafa. Istilahnya dibaca rafa. Karena apa? Ini kalau ada annya, ada lannya dibaca lan aku. La, lan aku la. Nah, nah. Karena ini tidak ada amilnya yang masuk, tidak ada Huruf-huruf uh, yang masuk, kalimat kamunya masuk, makanya, ya, ini suoni dari amil tersebut tetap dibaca alfa, terdiri dari fiil dan fa'il. Fiilnya apa? Kola, ya, kaul, alifnya ini yang menjadi fa'il, fiil dan fa'il. Saya berkata, ayo, teruskan kunur kasra ahlan ma kasah ini enggak boleh tuatoti harus dibaca walaupun nanti dibolak-balik ah, salah berarti ta kalau ti ti ha ah, ayo cepat ayo dibaca takunu takuru kasro kasro ah, terus kasro yang benar ah. sekarang kinu takunu itu fi'il apa apa-apa takunu takunu apa Vl okay. Mudore lihat aja kan ayakunu hmm. ini taknyat film Mudore itu awalnya mesti ditandai empat ya, tempat ya. alif nun, ya tak anai ah, tu taku nul Vl berarti depannya apa? Ya. Fael heh ha, Fael mesti dibaca oh, fa dua-duanya Vl Mudore nu yang kedua tu hmm. taku nul kas rotu alif nun ya ta alif nun ya ta yo ah ini yang benar ya. alamatan. alamatan nanti akan ya. bahas juga ini karena ini dia akan Mesti tarfaul isma wadang subul khobar, ya, bukan? Tarfaul isma wadang subul khobar. Khobar, khobarnya dirofak, dinasobkan. Alamatan, yo, sama kayak gini fataku nu alamatan, yo. Ya, ah, ada ala ala nasbil, ala nasbil ala nasbil kalimati kalimati <coughs> kenapa ini? nasbi terus kalimati mubof dan mubof ti, kasrah semuanya yuk. nyangkutkan sebenarnya sudah kita pelajari semua ini ini sudah masuk masuk semua dah uh -uh. tinggal prakteknya uh -uh. Kaidahnya sudah ada niabatan niabatan anil fathhati Anil fathati mesti anil fathati enggak boleh anil fathatu anil fathata khata yang benar anil fathati <coughs> terus <coughs> ah ha, fi mau mau diin mau diin baca terserah baca aja enggak apa-apa wahidin Wahidin. Kalau wawu alif ha dal mesti dibacanya imawahidun, awahidin atau wahidan, pak wahidin, pak wahidin, wahid satu, jamul muannathi muannathi as-salimi, waktu takut damah ya. Ayo, ini takut fiil Madi berarti Ta'ri Ta'rifah Kalau ada fi'il Ta'ri Ta'koddama ta Ta'ri Ta'rifahu ta Karena dia fa'il Ada fi'il mesti fa'il Nahwu Nahwu Hazaful muslimah Men-musabahatil Kemudian Waqaulhu ta'ala Waqaulhu ta'ala Waqaulhu ta'ala Waqaulhu Waqaulhu ta'ala Waistadikul khairat Waistadikul khairat Dah sekarang Tidak usah diselaskan ini saya lihat Takunu Takunu Al kasroh alamatan ala nasbil kalimati kasroh fa'il itu mesti kalau menerjemah fa'il itu didahulukan kasroh menjadi tanda nasabnya saya artikan satu-satu je ya takunu menjadi al kasroh tu alamatan tanda ala nasbil kalimati al atas nasabnya kalimat Niabatan Anil Fathati menjadi pengganti dari Fathah fi maudzain wahidin pada fi maudzain pada tempat wahidin satu berarti satu tempat wahwa yaitu jamul muannasi jamak muannat as-salim wakot takot jama dan benar-benar telah atau dan telah faqat itu untuk takkid jadi enggak perlu benar-benar enggak benar perlu faqat taqadama dan telah berlalu ta'rifuhu definisinya definisi apa jamak muannas salim nahwu contoh hadzartul muslimati hadzartu hadzaru aslinya itu hadzara <tuh>. ya <tuh>. hadzara tahzir <tuh>. apa tahzir artinya Ah, kan pengeset ah. Ah, tahzir memperingatkan atau hadir tahzir itu peringatan. Tahzir itu peringatan, perhatian ya. Ah, itu lihat itu di rokok tuh tahzir bahasa Arabnya. Baca, peringatan rokok itu bisa menyebabkan kanker dan dan apa itu kantong kering, kering. Hadzartuh Al muslimati Saya memperingatkan Al muslimati Siapa Muslimat Perempuan muslimat Min musyabahati Dari musyabahat apa artinya Tasyabuh Apa itu Menyarupai Al kafirati Wanita wanita kafir. wanita wanita kafir. Ini wanita wanita nih, semuanya jamak mu'anas. Mana tanda jamak mu'anas, salimnya? Nah, bah, bah. ayo. Ah, kok satu satu semuanya Ini tandanya ada dua jamak mu'anas salim tandanya apa? Alif dan ta. Alif dan ta. Jamak mu'anas salim tandanya alif dan ta. Jamak mu'anas perempuan salim. Mm -mm jamak muannas. Jamak muannas itu tandanya alif dan ta. Ya. Al-muslimati, hadzartu al-muslimati Bahasnya Tu nya ini fa'ilnya atau subjeknya, oh. uh, subjeknya, pelaku. pelakunya. Hadzartu kalau uh, fa'ilnya adalah Predikatnya, predikatnya ya, predikatnya tuh hazal. E -e. Kemudian, ya, objeknya apa? Al muslimati. Benar ya. al muslimati. Bener, ya. Kok al -muslim ya. Kenapa yo? <tid> Jamahan mana salim ketika di nasobkan itu tandanya apa? Kasro. Kalau di rofa apa? Muslimatun, Muslimatun, Muslimatun, berarti apa? Bema Kalau dia ja'at Muslimatin sama muslimatan Muslimatun Kalau ja'at Karena itu cuman terdiri dari Subjek dan predikat ya ini rata-rata di posisi maf'ulun Ya maf'ulun bih Ini pembahasannya maf'ulun bih semua Nasob itu cuman di maf'ulun bih Kalau rofa itu di Faail, dia, Fa ya. ya di Faail. Faail tu apa namanya? Subjek, subjek ya. Dulu bahasa Indonesia Kok bisa lulus saya kayak gini. Ya, Alhamdulillah. Nah, kemudian, waqauluhu Taala dan firman Allah Taala, fas tabiqul khairat khairati. Ah, fast tabiqul khairati. Enggak ada kitabnya. Entu. Habisan. Hah? Oh, habisan kan tapi yang ngambil-ngambil enggak ikut. Ikut. Ya Iya, Pak Toto sekali sebelum ya hmm, di di tahbir nanti. Tandih, tandih itu peringatan sama aja Tadir. tahbir tandih itu untuk mengingatkan tandih. Kami ingatkan gitu. Gak tandih itu diingatkan, Tadir. Tadir. diingatkan. Kalau tandih tahbir itu peringatan agar dijauhi. Kalau tanbih itu uh, uh, segala sesuatu yang biar gak lupa, nah, biar gak lupa ini berarti tahir keras. Tahir keras, di berarti dijauhi. Berarti kalau antum dengan wah itu kena tahir ustadh itu ya seperti itu ustadh tuh harus dijauhi. Makanya negatif. Kalau tanbih itu mengingatkan, tanbihun lakukan ya uh, untuk mengingatkan antum sekalian, ya. <laughs> Ada ya. <tuh> Sekarang berikutnya ini enggak usah dibaca yang yang berikutnya enggak usah dibaca. Atau dibaca biar ini. Hah? Fastabiqul khairat, fastabiqū. Nah, ini juga. Fastabiqū itu fi'il amr. Fi'il amr itu sudah terdiri fi'il dan fa'il. Fastabiqū maka Berlomba-lombalah kamu. Sudah kamu ini adalah yanis subjeknya. Ya, subjeknya itu kamu ini. Fastabiqu. Berlomba-lombalah berarti predikatnya. Berlomba-lombalah. Kemudian al-khairati objeknya. Ah, al-khairati atau maf'ulun bihnya Ada fi'il fa'il habis itu Maf'ul ulus mesti Jadi alfa Ini jamak aman salem khairati nah, berarti asalnya dari kalimat apa Khairatun Khairatun Setiap heeh uh -uh. khairiyatun Bisa khairatun khairiyatun khairatun Asalnya dari khairatun di jamaknya menjadi khairatun kalau muslimatun asalnya apa? Muslimatun. Muslimatun, boleh muslimun, enggak boleh. Karena ini perempuan. Heeh. Ha -ha. Ya, muslimatun. Asalnya muslimatun menjadi muslimatun. Jamak tanda jamak muannasnya alif dan ta. Kemudian kedudukan dia itu menjadi rafa atau nasab tinggal kedudukannya, dia itu menjadi subjek apa? Objek seperti itu ya nah. hmm, kalau subjek berarti dia dibaca Rafa kalau objek <TIMbenedemuan> dibaca nasob <Canada. TIMAA> atau antum malah pusing juga dikasih objek sama karena saya yakin orang Arab ini Yusuf ini loh kalau ngomong sama saya karena tahu dia tahu saya ngajar bahasa Arab ngomong sama saya hati-hati banget <tulah <tulah> sering salah ini yang benar gini gitu Ya, karena apa? Mereka yang penting paham Kak, Saya seperti Mungkin kalimat bahasa Indonesia Saya ini sudah kalau ada orang pintar Bahasa Indonesia, wah ini salah subjek, predikat objeknya Mereka di setelah ikut empat jelek ah, ah. <laughs> Mereka dapat Nahmu, pusing mereka Nahmu juga enggak ini Dan Antum, kalau tahu, pengen tahu Ahli Nahmu itu rata-rata Dari non-Arab Non-Arab Bukan orang-orang nah, Belajar, jangan Nah, karena dia paham satu-satu dipahamnya. Rata-rata non Arab. Hmm. Bukan, non <gulpet> <gulpet> bukan? Bukan Bukan ar kan Arab. Ya. <gulpet> <gulpet> <gulpet> ya. <Yeah. gulpet> <Yeah. gulpet> bukan orang Arab rata-rata ya. <coughs> Sudah ya? Khairati. Ya, dari ini muslimat dan khairat itu dua-duanya adalah jamak muannas salim. Sekarang iya sekarang. Karena kita biar cepat aja Ya nah, kan Ya ayo siapa yang baca Ayo Niya batul hmm. Ya u Ah Niya batul Nia, Ya i, i Nia, Karena dia iya, menjadi Mutaf ilai anil anil hmm. Tu apati ya, Kenapa yuk An ada an Ajar yuk terus Ini kan lo. Ini yang penting itu praktek, gak hafalan Min ila an ala firubah bak kaflam Dia hafalnya juga gampang hafalannya Yang penting itu prakteknya Nanti antum paham ketika lama prakteknya benar. Yang lamanya gak tahu tuh menjadi tahu tuh ketika praktek uh -huh. Ayo Wa amma ya'u Ya'u Wa amma ya'u Ya'u kata ini mm -mm. alamatan lil mm -mm. lil nasbi jangan lil lin nasbi lil nasbi Fitas Fitas bi fit, bitas bi ittasniyati bitasniyati wal jam' hmm ittasniya -mm. ayo siapa yang ini artikan ayo diartikan bagus ada pun ini hmm. nih hmm. yang Nia, ya. fathah Fata. pengganti dari ya. ah kak kak, kak. Ya, ya, ya pengganti Fata. dari fathah Kari. salah juga saya ya hmm. ya pengganti dari Fata. fathah ya terus ada pun ya ada uh -uh. pun menjadi alamat uh -uh. dari tasniyah. Uh heeh. -uh. Tasniyah. Tasniyah ini ismu tasniyah atau mufanna, heeh. Uh -uh. uh -uh. dua, uh -uh. yang berarti isim yang berarti dua. Dan jamak ini jamaknya namanya jamak muzakkar salim. Jamak kalau dalam ini jamak di sini adalah jamak muzakkar salim. Ya. Ah, jamak. jamak berarti jamak takar sanad. Kok jamak berarti yang jamak laki-laki. Laki-laki itu dahulukan Kadang-kadang kalimat laki-laki itu mengandung di situ di dalamnya juga perempuan. Nah. itu. Tapi enggak mungkin perempuan itu terus di dalamnya untuk nah. laki-laki enggak. Paham enggak antum? Contohnya al-muslimun. Innamal mukminuna ikhwatun. Itu masuk mukminuna itu masuk perempuan dan laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa enggak? Ya. ya. Amanah. gitu. Ya. Untuk perempuan saja enggak. Untuk laki-laki ya. Itu sudah mencakup perempuan. <tuh> Makanya di sini jamak. Jamak berarti jamak muzakkar salim. Kalau jamak muannas salim mesti dijelaskan jamak muannas. Enggak boleh jamak saja. Gitu. Paham ya? <tuh> نعم، أقول، أقول، تكون الياء علامة عن على النصب الكلمة نيابة عن الفتحة في موضعيني، في موضعيني، أحدهما في الإسم المثنى، أعطوا اسم التثنية، في إسم المثنى، وقد تقدم تعريفه نحو قرأت كتابيني، Bawa jadah fihah atau akal tu lihat ini, w/nahu akal tu tamrai ini, wakauluh Taala jadlana liahadihimah jannah ini, jadlana liahadihimah jannah ini, Surah Kahfi. Fakullun min kitabayni wa rajulayni wa tamratayni wa jannatayni mansoobun wa alamatu nasbihi al-ya'u al-fat Al-maftuhu ma qoblaha al-maqsuru ma ba'daha niyabatan anil fathati liannahu musanna Wan-nunu iwadun anil tanwini fil ismi kalau sudah faham kaya kini aja udah Ya. Baru-baru tengah. Terakhir. <laughs> eh? <laughs> Baru tengah. Ya, itu. Pak Ahmad, itu pinter, ambil pinter. Ah, ambil. Roman ah. hmm. Ya, kemudian yang kedua, filmau diirthani, al mawdiu thani. Jam'ul mudzakkaris salimin. Lihat ini jamak mudakkar salim. Waqad taqaddama ta'rifuhu aidan. Nahmu hadzartul muslimina min taqli di a'dahiim. Wa qawluhu ta'ala la tattakhizul kafirina awliya. Saya artikan. Lihat dari awal aqulu di situ lihat takunul ya'u ya menjadi alamatan tanda ala nasbil kalimati pada nasab ya pada kalimat nasab ya atau nasab niabatan 'anil fathati niabatan pengganti 'anil fathah dari fathah fi mawdaini pada dua tempat Ahaduhuma salah satu dari keduanya dari tempat dua tempat itu salah satunya adalah fil ismil muthanna yaitu isim tasniyah atau ismul muthanna. Isim tasniyah ketika rafa' ditandai dengan apa? Rafa' muthanna, ismul muthanna alif. alif ya, alif nun, alif ditandai dengan alif. <tuh> Kalau nasab ditandai dengan Iya, di sini ini, ini ya, iya mm -hmm. <laughs> kalau ini. Contohnya apa? Korok tuh kita bayi ini. Nah ini, lihat. ini nanti pusingnya kenapa? Coba Mudzakar Salim tuh tss, tulisannya sama. Lihat ini, ya? Itu yang membedakan. Nah ini saya saya sekarang ini. Ayo sekarang ini saya suruh baca siapa yang bisa baca ini? Zaidah ini. Zaidah ini apa? Zaidina. Sekarang anak bisa ini muslimina. Nah muslimina bisa muslimah ini. <gup> muslimina bisa muslimah ini. Hmm. Lihat ini nanti juga ini sama aja ya. Ya, ya. Lihat keadaan siaknya atau keadaan uh, uh, kalimatnya. Kalau kalimatnya itu menunjukkan dua orang, ya jangan Zaidina, ya harus Zaidaini. Nah ini, ya kita bayi ini. Ininya kaidahnya. Kalau di phần ini tuh ya kitabaini zaidaini sebelum ya itu di fathah itu kalau musanna terus setelah ya itu di Kasroh itu kalau musanna kalau jamak jamak mudzakkar salim sebelum ya dibaca Kasroh kemudian setelah ya dibaca fathah zaidina ini orang banyak zaidina Jamak muzakar ya, Salim nah, Ini mus musibahnya ya Agak susahnya membedakan Ketika Nasod Itu dua-duanya jamak muzakar Salim, jam isim sandriah itu ditandai Ya Sama ya, ya Ini kalau gundul, semuanya gundul Wah ini kita baik, ini apa kita baik Kita bina Nah Sama, jamak abamu tsanna jamak muzakkar salim mu tsanna itu bisa dilihat ketika paham maknanya kalimatnya tahu baru dia tahu oh ini oh dua orang paham ya jadi tandanya gitu aja ya Allah tolong paham sampai yang tajam sampai terhadap kalimat. Nah, ikhwan sekalian barakallahu fikum, Nah, kita ini isim tsanna wa qad Apa artinya wa qad taqaddama ta'rifuhu? Allah dijelaskan. Heeh. dan telah berlalu atau telah dahulu definisinya, definisinya. ta'rifuhu. Heeh. Uh -huh. tu qara'tu kitabaini. Ini terdiri dari apa? Subjek dan predikat uh, Fiil dan fa'il Mana fiilnya? Koro'a ya. Fa'ilnya mana? Tu saya mm -hmm. Ya, koro'a, tu Nah, sekarang tinggal Kalau ada fiil, fa'il berarti ada Maf Objeknya Mafulnya apa? Kitabaini Saya telah membaca Apa? Dua, dua, dua kitab ya. hmm -hmm. Fawajada fiha Fiharajulaini Fawajada Ini sudah terdiri dari fiil fa'il Fawajada ini Fiil wajada itu fiil madi Fiha Dia telah menemukan fiha di dalam, di dalam fiha nggak tahu di dalam kuah mungkin huruf di kuah berarti ini rojulai dua orang laki-laki enak kan akal tu camrotai lihat berikutnya akal tu saya telah makan ini fi'il fail mana? fiil mana? Akala. Fail-nya tu. Ah. mana? Tamrata. Tamrata ini. Ini kalau kalau ini ya i'rab-nya tamratai maf'ulun bihi mansubun bil ya'i bil ya'i niabatan 'anil fathati li anna hu mu thanna gampang kan mu thanna enak kan pusing ya. <laughs> apa eropnya uh -uh. ya. jadi tahu ini kenapa kok tamrota ini tahu tau ya. ya malah lebih panjang lagi <laughs> panjang lagi ini saya buat kalau di pondok ini Samrotaini maf'ulun bihi Mansubun wa'alamatu nasbihi Aliyau niyabatin anil Fathati ya, Liannahu Lebih panjang Mu Liannahu musanna Mu Lianna musanna. Mu Lianna musanna Dah yang Terakhir Ya, mawdi Ustani Tempat yang <kuh> Yang kedua yaitu ia menjadi alamatnya nasab bertempat pada Jama'ah Mudakkar Salim. Contohnya Hazarul Muslimin lihat itu nahwu Wakotakot Damat Arief Hu Aiboh dan telah berlalu definisi dari Jama'ah Mudakkar Salim juga Aiboh Aiboh juga Wa Aibon. Kalau saya ini uh, Wa Ana Aibon. Saya juga uh, Wa Ana Aibon. Wa ayubon, hara, dan ini juga Antum ini, Itu di bahasa Arab <tuh> <tuh> ya. Nanti kalau ini Saya tidak membahas Antum bisa ngomong Antum bisa baca kitab Antum bisa dikit-dikit mengartikan bahasa Arab Ini tekan kitab Hazartul ya. muslimina mintakli Di a'da'ihim saya memperingatkan Al-Muslimina Siapa? Al-Muslimin Kepada orang-orang Muslim Min taklidi a'da'ihim Siapa yang bisa mengatakan? Dari taklid A'da Musuh-musuh mereka Kau boleh Taklid A'da kita siapa? Orang-orang kafir Tidak boleh taklid sama orang kafir ini ikut ini ikut ini termasuk tashabbuh dan firman Allah Subhanahu wa taala walat ini bisa Al-Qur'an itu bisa di i'rab semuanya la tattakhidzul kafirina awliya am dunil mu'minin dalam surah nisa tuh la tattakhidhu <coughs> la yattakhid biasa ya la yattakhid la yattakhidu bisa la yattakhidu Enggak ada la la yatakhizu ada la yatakhizu yang dibahas di sini alkafirina yang pertama ini adalah Al-Muslimina la tattakhizu janganlah engkau menjadikan tattakhizu ini fiil apa fiil nahi nahi nahi janganlah engkau naha nahi fiil nahi ini janganlah engkau menjadikan ini sudah terdiri dari fi'il dan fa'il Fi'il nahi Fi'il nahi itu maksudnya Fi'il mudore Yang didahului dengan kalimat La La la tat Ini juga gitu Ini membuang nun Aslinya ini Yat takhiduna tat takhiduna Tapi karena la Jadi tat takhidu Ini Nanti jazam pembahasannya nonnya dibuang. La <laughs> tatakhiru. Ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian maf'ul bih-nya al-kafirina. Al Kemudian auliaa. Ini juga maf'ul kedua. Jadi dua punya dua maf'ul. <coughs> punya dua objek. Tapi ya, enggak, enggak dalam bahasan itu ya. Hah? Ya bukan, bukan pembahasan Awliya, Jamak. yang kita bahas adalah Al-Kafirina Jama' mudhakar salim Al-Kafirina Al Maf'ulun bihi Mansubun bil Ya'i niyabatan Anil fathati Liannahu Jama' mudhakar salim Sudah selesai gampang Ini sekalian dihabisin ya selesain sih, ini nun ya, tinggal antum tinggal ini aja, itu sudah, yang hafalin yang itu aja udah Berarti gak usah kemana-mana, uh -uh. nah, nah itu ya. tapi kalau bisa ini apa namanya, e, buat e, buat Pak, buat. Pak aku Arief bisa kayak gini lagi, yeah, Just, yeah. tapi ininya, contoh-contohnya suruh buat contoh-contohnya yeah, yeah. gitu aja gimana cara buat kayak gini saya kalau bisa nggak bisa nggak ada waktu juga sih nggak langsung terusnya pun profit enak sekali kayak gitu ah nasofnya bawahnya buat kayak gitu kambang saya tinggal lewat emailnya tinggal ke pak itu ya berarti agak ini dia ada tasawurnya udah pak aku ini pak Soleh rangkuti kemarin juga buat tapi banyak yang salah ini saya lihat benar dia tinggal saya koreksi. Kini aja biar tidak mengoreksi disamakan dengan itu aja. Formatnya itu dari ini. Iya. Hmm, tetap seperti itu. So, uh -uh. <tuh> nah, sekarang nun, niya uh, niyabatun niyabatu hadfun nunni 'anil fathati. Ee <tuh> uh, nun artinya apa? Menghilangkan. Menghilangkan nun ya. Menghilangkan nun pengganti dari fathah itu pada apa qala wa amma hadfun nuni fayakunu alamatal linaswi fil af'alil khamsati allati rafuha bithabatin nun gampang di situ saya jelaskan gini Lihat. di afalul khamsah lo lah ya namanya di afalul khamsah ya antum fablu di afalul khamsah hasfun nun hasfun nun fil Afalil, lima satis. Yang pertama, yaitu apabila bertemu dengan alif tasnia, antuma. Kalau di ini ya, kalau antuma, yak tubu menjadi apa? Antuma, yak tubu menjadi apa? Yaktubu. Yaktubu. Yaktubu. Tak tubani antuma, antuma tak tubani kalau huma yak tubani uh -uh. itu di situ alul hamzah yang pertama ya di antuma kemudian yang kedua di huma kemudian di uh, uh, di anti Kemudian di hum ya. Di kemudian di antum. Itu apa lu khamsa? 1 2 3 4 5. Fiil 5. Nah, sekarang kalau antuma, apa ini? Ya tubu menjadi ta tubani. Nah, lihat. nunnya tetap. Ketika rofa Karena belum kemasukan lan Belum kemasukan amel nasob Kemudian huma menjadi yak Yak tubani Gampang Nonnya tetap Kalau anti Tak tubina Tak tubina Nah kalau hum Gimana Pak Tegno? Hum Hum Yaktubuna Ini yang belajar bahasa Arab nih mana nih? Yuk. Antum Yaktub, taktu, taktu. Taktubuna <coughs> Ada wawu jamaknya. Nah, paham ya itu afalul khamsa. Di situ fi'il lima yaitu yaktubani, yaktubani, yaktubina, yaktubuna, taktubuna. Kalau syair CRM si Amrity-nya Yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'anuna taf'aluna mahuma yarhamina tarhamina hadi bil khamsatil af'ali. Hmm. Itu beritinya. Gampang. Nah, ini tinggal kalau di non ini kan ketika apa? Ketika apa, Ikhwan? Dirafakkan. Ketika tubuh tunnon Semuanya tubuh tunnon Nah sekarang kalau menjadi hat funnon Gampang Ditambah aja lan Atau an Ditambah lan menjadi apa Lantak Tuba Nonnya gak boleh dikasih Lantag tuba Yak tuba ini sama aja Kemudian Lantag tubi, nonnya dibuang semuanya Ini ketika nasob Ya ketika nasob Sampang nah, kan Lan Yak tuba nah, Lan Tak tubi kemudian lan yak tubuh kemudian lan tak tubuh udah nunnya dibuang itu ketika nasol dibuang nunnya kalau ini ketika ropa ini namanya af'alul homosafi'in 5. Nanti ini kalau praktek juga baru tahu. Ya. Praktek baru tahu. Tapi kalau enggak prak belum praktek, ya belum Pak. Nanti paham kalau praktek Ada di situ. Uh -uh. Uh -uh. Cuman ini kalau ditulis kan ini. Biar enggak nulis juga antum gambar ini fo foto aja serat. <laughs> ya ni foto. Ya ini. Ya, ini. Humma kalau ya tubu. Ya tubani humma. Ya tubani. Ya Anti taktubina. Anta taktubu. Tak anta ya taktubu. Ha, anta taktubu. taktubu. Nah. taktubu. Nah. taktubu. Insyaallah faham ya ikhwan insyaallah. Oh. <laughs> tak gampang insyaallah taala. Hmm. Pamuratnya insyaallah taala kita akan bahas dan ini di, di, di, disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an contohnya uh, surah Al-Kahfi ay yablugha Asalnya apa? Ay yablugha asalnya apa? Dilihat Ya bu, sebelum ada annya. Ya bu, luco asalnya ya luco menjadi karena dimasuki an menjadi an Ini ya, ya, <laughs> ya, ada an nih. Koknya di ini vl yang ada di uh, nasob ini mesti ada an sama lan. Nanti akan saya bahas. Ambil nasob itu apa saja. Lan. Ya. Pansib bi'ashri an wa faṣib uh, bi'ashri wa hiya anwalan wa ka kaidzan in sudirat wa la mukai ya ha, faṣib bi'ashri an wa lan wa ka itu pada fi'il semuanya besok sudah insyaallah pertemuan yang datang sudah tercet perkhofah Sudah hampir jadi ya Ramadan tuh i'rab eh, dah selesai. Ramadan insya <lohan> loh, insya Allah tinggal praktek melahin alhamdulillah. Tinggal ingat-ingat sudah ada eh uh, itu seperti ada ininya tuh. Tinggal berapa lembar? Berarti 4 lembar. Rafa nasob jar Dan di dalam Al-Qur'an semuanya itu ya cuman 4 itu. Rafa nasob jar Itu aja. Rupa maklumat jazazam semua dalam Al Quran itu mahal. sudah antum paham semuanya ada yang ditanyakan Ekon? ya kan atau yang mendasar jadi antum paham ya intinya intinya rofa itu ya harkat kita yang kita bahas ini kita harkat harkat harkat fathah kasroh domah sukun sudah selesai <laughs> empat harkat itu yang kita bahas nah, lanlan <laughs> hmm. hmm. hmm. kan, itu kalau asalnya kan fi itu aslinya kan fi ilmudora itu itu fiil ilmudora yang memiliki arti kamu berdua Dia berdua Yang roeb Yang kotot Kamu berdua Dia berdua Dia berdua berarti Tidak ada orangnya hmm. Kalau Mereka Kamu semuanya Dan kamu perempuan Itu aja yang dibahas Jadi itu Apa namanya Af'alul Khumsafi'il lima Nah kalau <coughs> Dia tak tuba contohnya, itu asalnya Yak tubu Yak tuba ni Yak tubu, nah Tak tubu Tak tuba Yak tubenah, ya itu kan yeah. ketika belajar nahwu, ah ketika kaidah nah, ada hafal kan Yak tubu Yak tuba ni Yak ya, tubu, ya Yak tubu Yak tuba ni Yak tubu, nah Tak tubu Tak tuba ni nah, Tak Yak tubenah Yak tubenah karena perempuan Taktubna <tuh> ya. ya. Ini posisinya juga tetap maful ya. Ya. Posisinya Ini pos enggak dia fiil mudhari Dia di, tetap fiil mudhari enggak enggak ada kedudukan jadi maful atau enggak enggak ada. Maful itu di ini Tadi ya, sudah itu sudah ada. Enggak itu kan secara gampang saja. Belum nggak kita nggak sih nggak kita baca tapi ya, intinya seperti itu ya. intinya seperti itu paham ya. antum ya jadi ketika ini apa yak tubani yak tubuna nah itu kan yak tubani ketika ya contohnya yak tubu yak tubani masuk yak tubani yak tubani itu ada nunnya ketika rofa asalnya asal itu memang rofa asal itu rofa Bisa berubah itu kalau apa? Ada lan. Lan itu artinya selama lamanya tidak akan lan yana laloh. Lan yana lal insanu. Selama lamanya manusia tidak akan mendapatkan lan yana lul. Lan yana lal insanu. Lan itu artinya selama lamanya tidak akan lan tana lul birro. Lantana, lu itu semua tanah lu, enggak boleh. Lantana, lu enggak boleh. Lantana, lu masuk tu afalul lu komsa? Lantana, lu. Ya, Albiero nah. selama lamanya tidak akan mendapatkan kebaikan. Artinya lan itu selama lamanya di dunia maksudnya. Ya. Lan bukan bukan. Lan selama lamanya tidak akan mendapatkan kebaikan sama di dunia, faham entuh? ya, <laughs> ya jadi, nanti. nah itu, nah, nah, yang penting dihafalin, itu. itu nanti fahamnya nanti, lama-lama faham. -ya. Ya, Lama -lama. Laya duro, laya duro, nah. <laughs> itu. <laughs> Insya Allah Taala, insyaallah Taala, makanya lain lah, entum di kantor di pabrik insyaallah taala yang penting yang datang nanti ngaji minimal dapat pahala ya uh, pak Aryanto paham insyaallah uh -uh. pak Agus insyaallah paham insyaallah taala yang lain ini pak Agus Afif yang saya handel handalin nggak hmm, uh -uh. izin dia di tempatnya pak Luki uh -uh. Tempatnya Pak Luki Afwan, kota ke Tempatnya Pak Luki lari ya, tuh gimana, tau? Solo <laughs> ah, ini biar yang rajin. Saya pengennya antum antum semuanya kebaikan. Antum nanti ngaji, terus mau ikut antum kalau tahu ilmu apa orang alim bener, antum bisa dengerin kaset-kasetnya si Husein ini Di Uap-uap itu, masya allah, luar biasa. Kita bisa dengerin nanti. Kita, kita, kita, kita dengerin. Kacil ikut datang sekali-kali ayo ikut hari Sabtu, teman-teman. Ya, Hamza, ya Allah, benar-benar orang alim tuh kelihatan. Orang alim benar, kayak orang Indonesia sama saja. ustaz ustadz Indonesia kita ngambilnya. Ini orang Arab benar-benar orang alim, biasa, bisa tahu. Ahlimnya sekali kalian yang lagi bareng-bareng kita. Kemudian saham saya biar tahu orang alim, wassalamualaikum warahmatullahi Benar-benar alim, benar. Wassalamu'alaikum. Ya. Kalau sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini. Subhanallah Taala. Kita lanjutkan kembali di hari Kamis yang akan datang dan tinggal beberapa pertemuan pertemuan saja untuk hari, eh, setiap romabon. Romabon. Romabon.